ini adalah perkenan karena apa? ini menunjukkan indahnya Islam itu kita berdandan diperkenankan kalau kita memasang gigi kita dari emas itu diperkenalkan bagi laki-laki laki-laki mengganti giginya dengan emas boleh. Dan disemakati hal ini. Kenapa logam yang sangat bersih adalah emas? Bukan dilarang. Biarpun bagi kaum laki-laki. Karena permasalah apa untuk kesehatannya? Sebab selain daripada emas, mudah untuk untuk mungkin ada karat dan sebagainya merusak, membahayakan kesehatannya. Jadi demi kesehatannya maka diperkenankan emas. bagaimana? hanya ada giginya emas semuanya. Kalau senyum melebar. Oh. Dulu memang kita masih menemukan ya orang tua zaman dulu tuh masih pakai gigi gigi emas karena itu apa bahan yang bagus bersih terus. Selain itu adalah berkarat dan sebagainya. Cuman sekarang sudah ada bahan yang khusus. Biarpun sudah ada bahan yang khusus, tetap diperkenankan tetap diperkenankan dengan gigi emas. Biasanya dilanjutkan pembahasannya itu di saat masalah warisan. Sebenarnya kamu kalau mati tidak meninggalkan apapun, termasuk gigi emasmu itu harus dicopot kalau ahli warismu menuntut. Bukan harus dicopot. Ya. Kalau seandainya ahli warismu tidak mau, saya fakir tidak punya duit, gigi abah yang enam cabut semuanya, cabut itu menunjukkan bahwasanya kamu mati gak boleh bawa jangan salah bukan wajib dicabut ini salah paham orang ini kalau seandainya ahli warisnya menuntut boleh dicabut karena apa? haknya ahli waris gigi emas apa sih? pakai-pakai nanti